Mitra Bisnis, Ketua APindo Hariyadi Sukamdhani mengatakan, pemerintah mengikuti kemauan buruh menetapkan upah minimum dengan hanya melihat angka kebutuhan hidup layak dan laju pertumbuhan ekonomi. Dia menambahkan, pemerintah dengan sadar mengabaikan tingkat produktivitas, kemampuan sektor UMKM membayar upah, dan kondisi pasar kerja yang surplus pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari. Pak Wokto, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang faktanya kalau dalam penetapan UMP itu tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain itu akan menjadi bom waktu yang akan sangat membahayakan bagi dunia usaha. Karena seperti yang disampaikan bahwa nilai produktivitas itu sekarang sangat-sangat menjadi suatu hal yang perlu diperhitungkan apalagi tingkat kompetisi di wilayah area regional ini cukup tinggi gitu. Dan... Kita juga tahu bahwa fasilitas-fasilitas pendukung dalam produksi itu di Indonesia masih relatif belum stabil gitu. Dalam arti dalam hal ini artinya masih mahal. Kita akan menjadi satu negara yang biaya jadi tinggi. Lalu bagaimana Bapak melihat potensi terjadinya peningkatan jumlah PHK akibat hal-hal tersebut? Ya saya pikir karena nggak ada ini ya. ...kayak pabrik-pabrik itu, maka banyak pabrik sebetulnya yang posisinya hari ini sudah taking profit gitu. Mereka sudah bangun katakan 4 tahun atau 5 tahun, tapi di 2 tahun pertama sudah berjiban poin akan mencari solusi untuk akan mencari solusi untuk lebih apa, mengefektifkan investasinya gitu. Nah ini yang yang harusnya kita sebagai negara besar mampu bersaing gitu, mampu berkompetisi dengan negara-negara lain karena kita dengan jumlah bentuk yang besar dan tapi Ketika lain juga cek infrastrukturnya masih belum sesuai dengan harapan dengan nilai produksi itu. Karena kita tahu, katakan keterdiaan kata, listrik, jaminan supply logistik yang masih relatif sangat, yang cukup mahal. Dan sekarang ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah buruh ini yang, yang diambil. Mungkin memperhitungkan ada beberapa variabel yang pastinya diambil, diputuskan sama-sama dengan ini yang cerah lagi. Selain itu, Pak. Ada pihak yang mengatakan pemerintah terlalu terpaku pada angka-angka statistik yang menyatakan perekonomian kita yang bagus, sementara kondisi real yang terjadi pengusaha masih kesulitan mengembangkan usaha akibat masih banyaknya hal-hal yang menghambat dunia usaha sendiri. Bagaimana menurut bapak? Saya setuju ya dengan, setuju dengan peningkatan taraf hidup, tetapi tentunya harus di push lagi, harus di push itu peningkatan infrastruktur dan kualitas kerja karena sekarang ini kan kompetisi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kompetisinya ini kan kita dengan bukan cuman di lokal tetapi juga regional maupun global artinya kalau kita tidak bisa bersaing dari harga produksi itu akan menjadi disadvantage bukan buat investasi yang masuk ke Indonesia gitu karena kita tahu jumlah variable-variable ini akan meningkat ketika hal-hal yang lain seperti nantinya BBM listrik Terus kembali lagi logistik dan juga buruh ini tidak bisa disesuaikan dengan daya produksi gitu. Nah, sekarang yang paling terasa itu kan sebetulnya perusahaan-perusahaan yang yang baru ya. Karena kalau yang lama aja mungkin mungkin sudah lebih stabil gitu. Kadang-kadang bahkan kadang ada yang memutuskan untuk melakukan pembersihan kerja karena mereka pikir menjaga efektivitas atau efisiensi dari produksi mereka gitu. Demikian Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari. Saya Wendy Lim.